Assalamualaikum sideralun berita siang edisi hari ini Jumat 15 Desember 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Eka Nataya Emerson Nagakua mantapkan hegemoni sebagai presiden Zimbabwe KPK kembali panggil mantan KSAU terkait kasus Heli Awi 101 Sekjen PBB dan Uni Eropa desak Myanmar bebaskan dua wartawan Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsram BFM. Berita yang ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Gerald Ron 3 pekan menjadi suksesor Robert Mugabe sebagai presiden Zimbabwe, Emerson menanggapua berusaha memantapkan hegemoninya. Menanggapua bakal menggunakan kongres partai berkuasa Zanu-PF sebagai ajang konsolidasi menghadapi pilpres September 2018. Kompas.com melansir, juru bicara KPK Febri Dian Syah mengatakan Agus akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka direktur utama PT Dirata Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Agus sebelumnya dipanggil KPK pada akhir November lalu, namun Jenderal Bintang 4 itu tidak hadir karena masih menjalankan ibadah umrah. Kuasa hukum Agus Teguh Samudera saat itu memastikan kliennya akan memenuhi panggilan KPK Usai Umrah. Dalam perkara ini PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen Heli Awi 101 senilai 514 miliar rupiah. Namun pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI Angkatan Udara, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi 738 miliar. Rupiah. Cederalun KPK kembali memanggil mantan kepala staf Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembelian Heli AW101 yang dilakukan TNI AU. CNN Indonesia melansir. Kongres ZANU-PF yang rencananya berlangsung sehari di Harari, rencananya memiliki agenda menetapkan Nanggakua sebagai calon presiden untuk Pilpres 2018. Oposisi pemerintahan David Coltart berkata Nakakua merasa perlu untuk menggalang suara di Zanu-PF sebab istri Mugabe, Grace Mugabe, masih bercokol di sana. Selain memantapkan posisinya di Zanu-PF, tujuan lain dari Kongres Luar Biasa adalah memastikan kelompok Grace Mugabe berada di tempat yang semestinya. Syederalun Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk membebaskan dua wartawan kantor berita Reuters di Yangon kemarin. Menurut Guterres, penangkapan itu merupakan sinyal merosotnya kebebasan demokrasi di Myanmar di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang dramatis terhadap etnis Rohingya. CNN Indonesia melansir, Mungkin alasan penangkapan jurnalis tersebut adalah karena mereka melaporkan apa yang mereka lihat dalam tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Walone dan Kiao Suu menghilang selasa malam setelah mengundang pejabat kepolisian untuk makan malam di pinggiran Yangon. Hingga Kamis malam, Reuters belum mendapatkan kabar soal penangkapan mereka secara resmi. Cederalun sebanyak 67 orang petugas perpustakaan dan 6 orang tenaga honorer di perpustakaan dan arsip Aceh Tenggara tidak mendapat gaji selama 9 bulan. Dari Kutacane, Asnawi Lui melaporkan. Kepala perpustakaan dan arsip Aceh Tenggara, Sumardi, mengatakan 73 orang petugas perpustakaan dan honorer tidak dibayarkan gajinya sejak April 2017 hingga Desember 2017 atau selama 9 bulan untuk honorer gajinya Rp600.000 per bulannya. Sedangkan petugas perpustakaan Rp200.000 per bulannya. Menurut Sumardi, mereka sudah usulkan 3 bulan yang lalu di Badan Penelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara. Tapi sampai sekarang belum dicairkan, sementara stafnya sangat berharap gaji itu dibayarkan sebagai biaya operasional. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Seram Kederalon Satuan Risersenarkoba Polres Aceh Singkil menangkap AJ, penduduk Ketapang Indah Singkil Utara kemarin, sekitar pukul 23 waktu Indonesia malam. Laki-laki yang berprofesi sebagai supir ini diciduk petugas bersama barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,26 gram. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kepada polisi, AJ mengaku barang haram miliknya diperoleh dari LO, Penduduk Nagan Raya yang kini ditetapkan sebagai DPO pada 10 Desember lalu. Tersangka serta barang bukti diamankan 5 Polres Aceh Singkil di kampung baru untuk proses lebih lanjut. Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkyan mengatakan barang bukti sabu dibuat dalam 5 paket, satu paket sedang dan 4 paket kecil. Syedara Lon, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidi memangkas dana pelaksanaan Komisi Independen Pemilihan menjadi 3 miliar rupiah dari usulan 21,466 miliar rupiah menyusul usulan penggunaan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja Kabupaten 2018 sebab terlalu boros Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan Wakil Ketua Banggar di PRK Pilijaya, Fahruz Zaman Hasbalah mengatakan pemangkasan dana pelaksanaan Pilkada 2018 yang diusul oleh pihak KIP dikarenakan item dana yang terkesan, pemborosan. Ada beberapa item yang masuk kategori pemborosan terutama jalan santai, pembelian baju jaket, bimbingan teknik, biaya pasangan calon hingga tujuh pasangan, pelibatan pokja dengan orang yang ganda, pemotongan honorarium masa kerja serta yang lainnya yang dinilai tidak efektif. Sebab kondisi keuangan daerah maka harus terjadi pemotongan dana di AU. Sebab masih banyak satuan kerja perangkat kabupaten yang minim anggaran sehingga menyebabkan aktivitas juga menjadi minim. Sadaralun, sebuah jet tempur F-22 milik AU Amerika Serikat melepaskan peluru suar ke arah jet SU-25 milik Rusia. Pesawat jet Rusia itu memasuki wilayah yang disepakati sebagai kawasan non-konflik. Demikian disampaikan seorang pejabat Amerika Serikat. Kompas.com melansir, Kepada kantor berita Ruitz mengatakan jet Rusia yang sempat berada di atas sungai Efrat itu langsung pergi setelah dua jet Amerika Serikat itu memberikan tembakan peringatan. Seorang pejabat mengatakan perjumpaan jet-jet tempur Amerika Serikat dan Rusia itu berlangsung selama beberapa menit. Pusat Komando Angkatan Udara Amerika Serikat mengindikasikan, mengindikasikan, Di masa lalu jet-jet Rusia sudah beberapa kali melintasi wilayah yang ditetapkan bebas dari konflik ini dari nyus Surom Tanjung permain sekian berita yang edisi Jumat 15 Desember 2017 berita sore serram Bm hadir kembali pada pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat berita yang ini juga bisa anda degarkan kembali melalui situs kami www.sfm.com. Folo juga Twitter kami, at Serambeafam. Shadaralun, wassalam.